「ほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほぼほ I、yeah. Aris e e t lapar, h boleh makan mie nggak? Kalau mie lemoni lo boleh dong, karena mie-nya dibuat dengan saripati sayuran makanya warnanya hijau, yaudah tunggu ya Umi masakin dulu Oke Mie, b a k i s tunggu Mie lemoni lo ini mie-nya dipanggang l o h bukan digoreng makanya air rebusannya jernih Oh iya, masak mie-nya juga harus 3 menit ya, jangan kecepetan Makasih Umi y m Iya dong Mie lemonilo ini t a m p a pengawet Jadi Umi senang kasih ke keluarganah lah Emang juaranya mie hijau ya Lemonilo Sekarang mie lemonilo ada varian baru loh Rasa rendang padang